بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umur muhdatsatuha kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ba'ashra almuslimin wal muslimat rahimakumullah marilah kita berusaha untuk tidak mengenal lelah juga Tidak berhenti Di dalam menjaga semangat Tolabul ini Yaitu Selalu memberikan Waktu Untuk Lebih dan terus Memperdalam pemahaman kita Tentang Islam Karena Islam adalah Agama yang luas Mencakup Segala bidang dan lini kehidupan kita sementara umur yang Allahu Azza wa Jalla berikan untuk kita sangatlah terbatas. Seandainya semua waktu yang kita miliki dan seluruh kesempatan yang kita punya dihabiskan untuk mempelajari Islam tidak akan pernah cukup waktu dan kesempatan tersebut. Sebab ilmu yang Allahu Subhanahu wa taala berikan untuk umat manusia syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat luas sekali. Selama ini yang kita ketahui tentang Islam seandainya mau berterus terang sangatlah sedikit. terkadang kita meyakini sesuatu sebagai sebuah kebaikan padahal terbukti destru bukan kebaikan. Karena keyakinan kita selama ini hanya berdasarkan pikiran dan perasaan. Setelah diuji dengan dihadapkan kepada dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak terbukti sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya pun demikian. Asalamualaikum. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita menganggap Sesuatu sebagai satu hal yang buruk Yang kurang bagus Yang tercela Tetapi Alhamdulillah Setelah sekian waktu lamanya kita belajar Terus lebih dalam Akhirnya kita pun sadar Ternyata anggapan kita selama ini keliru Itu ternyata bukan satu hal yang buruk Tetapi justru diajarkan oleh Islam Misalkan Sebagai sebuah contoh nah Misalkan sebagai sebuah contoh Syariat berhijab nah, Tidak sedikit orang yang Sebelum ini memandang bahwa Hijab yang syari itu Adalah sikap yang ekstrim Berlebihan nah, Yang tidak sesuai dengan Praktek keagaman kaum muslimin di Indonesia nah, Jadi dianggapnya buruk Tidak pas, tidak bagus Seorang wanita muslimah menggunakan hijab syari'i nah, Tetapi sedikit-sedikit Perlahan demi perlahan Akhirnya kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa Memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Memang demikianlah bagaimana Istri-istri nabi dan istri-istri sahabat mempraktekannya Menggunakan hijab yang syari'i nah, Sesuatu yang Dipertegas dengan dalil-dalil Baik dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi AS, Bahkan secara fitrah Dan akal sehat manusia pun Memang seperti itulah yang terbaik Kaum wanita menjaga Auratnya dengan berhijab Secara syari'i nah, Berhijab secara syari'i Berapa banyak kerusakan yang kemudian timbul Ketika aurat Wanita itu diumbar Sekian banyak kerusakan-kerusakan Sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri la hauna wa la quataila billah Yang memungkiri Mereka adalah para pemuja Dan pemuas nafsu itu sendiri nah, Mereka yang tidak setuju Dengan hijab syari'i Karena mereka ingin menikmati Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka yang mengingkari hijab syari'i Karena merasa terkekang Dengan aturan Allah Padahal yang Allah tetapkan Justru yang terbaik untuk kita Maka ma'asyurul muslimin Wal muslimat rahimukumullah Mudah-mudahan Seterusnya nanti sampai Batas akhir kehidupan kita Tetap selalu dan senantiasa Semangat untuk tolabul ilmi Menuntut ilmu agama Terjaga di dalam setiap hati kita Allahumma amin Karena semangat untuk menuntut ilmu agama Terhitung sebagai karunia yang besar Dalam kehidupan kita Terutama di akhir zaman seperti ini Tidak semua orang Kemudian sadar Tentang pentingnya mempelajari Islam lebih dalam Tidak semua orang kemudian sadar Bahwa mempelajari Islam Lebih dalam itu Akan membawa kepada kita Kepada sekian banyak kebahagiaan Dan kesenangan Baik dunia maupun di akhirat Ma'ashur muslimin Wal muslimat Rahimahkumullah Di dalam sebuah hadith Yang diriwayatkan oleh halimah muslim Rahimahullahu ta'ala Dari sahabat Abu Hurairah Beliau Memaparkan untuk kita Langkah-langkah pasti dan nyata Agar Kehidupan kita menjadi Kehidupan yang e, Harmonis yang Kehidupan yang dinamis Kehidupan yang Menyenangkan nah, Walaupun barangkali diantara kita Atau bahkan rata-rata dari kita sudah Mengetahuinya akan Tapi insyaallah marilah kita berharap pahala Dari Allah Jalla wa'ala dengan membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang terdapatkan Imam Muslim Kata beliau sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa tanajashu wa la tabaghadu tadabaru wa la yabiu ala ba'a ala wa kunu ibadallahi ikhwana almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahdhuluhu wa la yahqiruhu at taqwa hahuna wa yushiru ila sadri thalatha marrat aw thalatha mirarin bihasbim riim min ash-sharri an yahqira akhahu almuslim kullul Semua yang beliau sebutkan di dalam hadith ini seandainya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari minimalnya Dalam lingkup keluarga kita sebagai lingkup yang terkecil dalam kehidupan dunia Maka kestabilan hidup demikian juga kedinamisan serta sesuatu yang bersifat harmonis itu pasti bisa kita raih Nah seandainya kita bahas satu persatu pun Waktu yang sempit ini tidak akan pernah cukup. Karena tiap-tiap kata yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi mengandung sekian makna. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan itu yang pertama. Jangan sampai ada sikap saling hasad di antara kalian. Itu sudah dipesankan betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, saat itu Siapakah yang diajak bicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang saat itu mendengar secara langsung sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Siapakah yang saat itu berhadap-hadapan langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah para sahabat. Siapa para sahabat? Mereka adalah generasi terbaik umat ini. Sahabat adalah generasi yang memiliki ketakwaan tinggi, keimanan yang kuat, kesabaran yang luar biasa. Ketundukan dan, taatan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul Yang begitu Tebal Nah sahabat sebagai generasi yang terbaik seperti itu Ternyata Nabi Muhammad SAW Masih juga Mengingatkan mereka Artinya Kalau seandainya para sahabat Dipesankan oleh Nabi seperti ini Apalagi dengan kita Apalagi dengan kita Jangan pernah merasa selamat Jangan pernah menganggap dirinya terjamin Tidak mungkin terjatuh Dalam hal-hal yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadith ini Itu satu hal yang keliru Jangan pernah merasa bahwa Ah gak mungkin, orang mungkin Ini para sahabat Para sahabat dipesankan Oleh Nabi SAW seperti ini Jangan saling hasad satu dengan yang lain Nah Jangan Dipesankan oleh Nabi Wasallam Agar tidak terjadi wa la nah. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang membuat orang lain dirugikan. Nah, salah satu buntungnya adalah an najash. Nah. barang dijual dalam konsep lelang, tetapi sudah diatur di skenario. Nah, Dia menawar bukan dalam rangka niat membeli. Tetapi hanya untuk menaikkan harga barang itu. Siapa yang berani 10000 Wah, saya Rp15.000. Saya berani rp Saya Rp17.000. Saya yang menawar niatnya bukan untuk membeli. Tapi agar orang lain meninggikan harga. Saya sudah dibayar oleh si pemilik barang yang melelangnya. Ini tidak boleh merugikan. Nah, merugikan kan banyak pihak dan itu terjadi. Nah, dia cuma nawar-nawar-nawar. Tujuannya itu apa? Untuk jual beli tanah kan begitu juga sekarang ini. Hampir semua bukan cuma jual beli tanah, motor apa segala macam. Jadi cuma ada maklannya cuma wani anyway, ini kan gitu ya. Dikiranya apa dipikir orang ini orang ini perlu sekali nih kan gitu. Kan gitu. Mas di pasar, iya di pasar begitu. Kambing. juga ceritanya gimana Pak Marsis? Begitu. Jadi tawar-menawar cuma nah, sendiri yang nawar itu. Pemanis sendiri yang nawar pemanis, lalu enggak beli tadi itu. Lah, ya enggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Nah. Sudah di skenario lagi, misalkan orang tawar-menawar kambing, ya kan? Orang datang pura-pura dari jauh gitu, oh, mau berhenti, "Pira oh, aku wani 2.000 itu." Kan itu. Oh, Padahal dalam proses tawar menawar. Dia sengaja meninggikan itu sudah di skenario. Tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wala jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Nah, melengos sengaja tidak mau bertemu, menghindar. Ini semua dilarang dan diharamkan di dalam Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yab'u ba'dhukum ala bai'i ba'dhin. Jangan sampai kalian masuk dalam proses jual beli yang sedang berlangsung. Baik Anda sebagai pembeli maupun Anda sebagai penjual enggak boleh, sedang proses tawar-menawar kok. Tawar-menawar. Enggak boleh kita masuk. Apalagi dalam rangka untuk apa namanya memadzaratkan orang lain. Dalam rangka memadzaratkan orang orang lain. Ini berapa? Apa kambingnya? Satu Saya sama Pak Marsis misalkan Saya penjual Pak Marsis pembeli Pak Marsis tanya sama saya berapa ustad harganya Satu juta dua ratus turunkan satu juta seratus Kan itu ya Satu juta seratus Dalam proses seperti ini ternyata Pak Udin masuk uh, Barang apa kok ditawar satu juta seratus Saya berani satu juta tiga ratus Ini gak boleh Dalam rangka apa merebut proses tawar-menawar yang sedang saya lakukan dengan Pak Pamarsih Ini bukan sudah jual beli, proses tawar-menawar saja. Tidak boleh kita masuk di sana. Kan itu. Tidak boleh masuk ke sana. Apa sebaliknya? Atas baliknya. Pak Marsis tadi kan yang nawar, saya yang jual. Saya katakan 1.200, Pak Marsih Pak Marsih 1.100. Akhirnya Pak Udin nawarkan kalau enggak ini punya saya aja cuma 1 juta. <gulpaya> Pak Udin masuk. Itu kan dua contoh ya Kalau contoh yang pertama tadi kan untuk si Pembeli Kalau contoh yang kedua tadi Pak Udin sebagai pen, penjual e, gongku, wa, ming nah, Padahal sedang apa? Proses tawar menawar Kalau memang ingin sekali uh, eh, Kan gitu aku eh, Ya sudah ditunggu aja Terus jangan didoakan mudah-mudahan rasido <tuh>, Mudah-mudahan gagal <tuh>, itu akan mudah-mudahan jadi insyaallah saudara saya sama penjual kambing. Tapi kalau ternyata Pak Marsis enggak tertarik wah, itu kalau enggak 1.100 saya enggak mau. Saya ya udah saya juga barang saya bagus 1.200 saya udah pisah. Baru Pak Udin megang tangan Pak Marsis. Pak, punya saya 1 juta aja Tapi kan saya sudah lepas dengan Pak Pak Marsis. Lebih bisa sudah lepas dulu. Masalah saya sudah proses tawar-menawar sudah dihentikan baru d'ambil alai Pak Udin, silahkan. Dan subhanallah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa dalam sekian banyak hadits itu, betul-betul terjadi kan ya? Di pasar apalagi? Wah, insyaAllah, terjadi. Gimana? Mana pasar mengasih itu? Hmm. Anu, dekat depannya BPN itu? Loh. Ah, itu pasar rewan itu. Lah, ya makanya benar kan kalau misalkan Nabi mengatakan tempat yang paling buruk itu pasar. Karena tempat yang paling banyak dustanya di situ. Wah, subhanallah. Jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, jangan juga menjadi orang yang paling terakhir keluar dari pasar. Wah, suh. itu pesan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Hawanya persaingan tidak sehat. Hawanya ingin menjatuhkan Hawanya ingin dialah yang paling untung Dan diuntungkan Sama juga fikum. Yang disebutkan Nabi alihi s.a.w. disini juga disebutkan Yang lain bukan cuma masalah jual beli Masalah lamar melamar perempuan Misalkan Itu juga tidak diperbolehkan Begitu Pak Sergio Misalkan ya, Misalkan Pak Sergio mau menikah lagi Misalkan itu Sudah proses, tanya-tanya segala macam eh, Sudah sedang proses ini Lah Pak Udin masuk kan wah, Sekarang Pak Udin wah. Ini padahal sudah proses dengan Pak Sarjio Gak boleh seperti itu nah, Artinya segala sesuatu Yang bisa menimbulkan kerugian, Apa namanya kerugian ya. Atau menimbulkan rasa Tidak enak permusuhan Kebencian itu semua dilarang di dalam is Islam kan gitu. Kalau yang ini yang akan saya contohkan Masuk apa tidak Pak Udin Karena Pak Udin sudah, Masya Allah ini Berhasil Sekarang begini Pak Udin Saya misalkan sedang ngobrol Sama Mas Suhadi Serius saya ngobrol sama Mas Suhadi Ceritanya Tentang apa ya Mas Suhadi ya Ceritanya tentang apa kira-kira Kita ngobrol nih ah, Sebutkan apa aja coba Apa kira-kira Misalkan tentang kain Kan jeneng kan penjahit kayak Jadi saya ngobrol sama Mas Hwadi. Saya tanya Mas Hwadi, Mas Hwadi, kalau kain yang bagus ini itu apa? Mas Hwadi cerita karena memang ahli di bidangnya kan gitu. Wah, kalau untuk jas kainnya yang bagus namanya ini, Ustaz. Kalau untuk jubah gamis biar apa namanya tidak terlalu panas begini. Kalau untuk kaum wanita, akhwat akwat istri-istri kita, kain yang bagus begini. Sedang asik ngobrol begini. Kami itu. Ceritanya Pak Udin lagi ini. Nah, <SILENCIO> Abuh loh. Nggak, urusannya diramungi sama Bang. <SILENCIO> <SILENCIO> Faudin masuk kan gitu. Faudin masuk. Ini Mas Wati sedang semangat-semangatnya menerangkan kain, jenis kain. Mas Udin masuk, masa Allah bilang, "Loh, orang ngono Mas Wati." <SILENCIO> ini enggak diundang, wala enggak diminta, enggak ditanya. Tiba-tiba masuk sambil ngata enggak bener kayak gitu, Mas Wati. Nah, ngapik, kok gini -gini. Sekarang kita jujur mengakui Secara normal Kira-kira Mas Suhadi tersinggung apa enggak, Bang, Bang, enggak. Banget Bang, Oh banget <tuk> Kalau sama Pak Udin kayak enggak ya, enggak, ya. <tuk> <tuk> enggak kita sekarang berpikir secara Regular atau normal Normalnya manusia dalam kondisi seperti itu Pasti tersinggung Dan Merasa digurui Merasa dia lebih direndahkan itu secara tidak langsung Kecuali, kecuali Mas Suhadi ketika Pak Udin lewat dari, oh, Pak Udin Coba pendapatannya jenengan pripun? Nah, itu kan sudah dibuka forum tidak ada masalah. Sangat Tapi ujug-ujug atas permintaan, ujug-ujug saya ngobrol Pak Suhadi, Pak Udin masuk. Loh, wah, telat jenengan Pak Suhadi informasinya sekarang update-nya. Saya baru pulang ini dari pasar Krewer begini oh. Walaupun seharusnya Mas Suhadi ketika ada kejadian seperti itu boleh enggak sakit hati? Dimas Suhadinya loh. Normalnya memang sakit hati, tersinggung. Tapi seharusnya tidak jangan sakit hati masuk yang tersinggung Cuma contoh ini nah, jadi dalam segala hal jangan jangan sampai kita kalau bahasa Jawanya apa Mbak orang sedang ngobrol terus kita masuk samping merasa lebih lebih kemak dalam contoh tadi Pak Udin kemaki <laughs> dalam contoh tadi Ruzannya sama Penji arus semen, ya? Defensi orang. Iya. Gimana Pak Kalau bahasa Sundanya teh apa, <tip> <Tinyaho>. <tip> <Kadya didiye. tip> Kita lanjutkan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi memberikan beberapa bentuk larangan tadi, beliau menyampaikan satu perintah. Kata sallallahu alaihi "Wa Jadilah kalian itu sebagai hamba Allah yang saling bersaudara. Beliau ingatkan lagi di Pertigas. Ini masih dalam satu hadith. Nabi mengatakan Al-Muslim, Al-Muslim. Orang Muslim itu adalah saudara untuk Muslim yang baik. La yadhulimuhu. Tidak boleh dia memzaliminya. Wala yadhuluhu. Tidak boleh dia merendahkannya. Wala yadhuluhu. Tidak boleh meremehkannya. Attaqwahahuna taqwa itu ada di sini letaknya. وَيُشِرُوا إِلَا صَدْرِهِ Beliau memberikan isyarat ke arah dada. فَلَا Sebanyak tiga kali. Taqwa itu ada di sini. Taqwa itu ada di sini. Taqwa itu ada di sini. Kemudian Nabi SAW menjelaskan بِحَسْ بِمْرِئِن مِنَ الشَّرِّ Orang itu bisa dikatakan jahat cukup dengan satu alasan. Orang ini baik, orang ini jahat Orang ini bagus, orang ini buruk Cara menilai kita bagaimana? Jahat dan buruknya orang itu sebenarnya Bisa diketahui hanya dengan satu alasan Yaitu apa? An-yahqira akhahul muslim Dia merendahkan, meremehkan, menghina saudara muslim lainnya Kata Nabi AS sebagai penutup Kullul al muslim alal muslim haram Orang muslim itu terhadap muslim yang lain Statusnya haram apanya damuhu darahnya wa hartanya wa dan kehormatannya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Nah, semua hal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini seandainya bisa diterapkan dan diwujudkan, pasti kehidupan kita akan dinamis dan akan harmonis. Bagaimana mungkin akan ada konflik, masalah kalau sananya kita berpijak sama-sama berdasarkan dengan dasar dan pondasi seperti yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita berpikir lebih luas, wah terus masyarakat kita bagaimana? Ya, satu desa kita seperti apa? Mungkin masih terlalu jauh kita berpikir ke arah sana. Marilah kita berpikir secara sederhana saja. Kita terapkan apa yang di tuntunkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alailam lalu hadits ini dalam keluarga kita sendiri nah, antara suami dan istri istri dan suami orang tua dan anak-anak kepada orang tua ya kita kepada mertua kita kepada keponakan kepada Paman Bibi dan seterusnya coba terapkan yang seperti ini nah, karena pertanyaannya sekarang hal-hal yang disampaikan oleh Nabi Aliih Shall Was di sini mungkin atau tidak terjadi dalam lingkup keluarga mungkin saling hasap lu dalam satu rumah mungkin Mungkin saling hasad di antara Dalam satu rumah nah, Antara kakak dan adik Adik dan kakak Orang tua dan anak mungkin gak orang tua hasad kepada anak Saya bertanya mungkin Mungkin atau tidak Orang tua hasad kepada anak Pak Sergio mungkin. Saya sepakat sama nyenangnya Mungkin Orang tua hasad kepada anak Wah kok tegel Sama anaknya Loh Jangankan hasad Orang tua membunuh anak ada? Ada itu Hasad, sekai. hasad juga Asal-muasanya dari hasad Kenapa kok kita merasa berat Untuk mengatakan mungkin eh, eh. Mungkin jawabannya. Karena belum tahu ilmunya dan itu. Sekarang dibalik Anak hasad kepada orang tua mungkin? Ada Mungkin Bapaknya duda Bapaknya duda, Bapaknya duda. Nikah lagi, dapat gadis masih muda Lah anaknya sudah tua Belum punya istri <tuk> Ya bukan direbut Cuma lho, bapak aku malah menang, Karena ibunya meninggal dunia Akhirnya ditawarin, dapat gadis Dia sendiri sebagai anak Malah belum nikah kan, itu. Bapak gitu Malah mikir awal mikir anak, eh, Mungkin mungkin sekali Suami hasad dengan istri mungkin enggak mungkin kok nggak mungkin sebaliknya istri hasad dengan suami mungkin juga mungkin sekali nah, misalkan suami punya usaha istri juga punya usaha kecil kecil kesinan suaminya dari pagi sampai siang untuk ke malam kerja penghasilannya katakan katakan70.000 istrinya duduk manis di rumah buat roti kue nggak keluar kemana-mana dapat penghasilan 100.000 itu itu uang istrinya nah, karena istrinya yang bekerja asalkan tidak mengganggu kewajiban dia sebagai seorang is istri apalagi suami katakan dari awal mengizinkan Islam obbong tapi ternyata uh untuk satu saya ngahlunggu aja saya begini mau mungkinkan hasad itulahabil wa bisa masuk ke dalam semuani kehidupan kita antar anak ya dan seterusnya pakai ketika membaca hadits yang seperti ini Kalau mau ingin kita sederhanakan Coba kita praktekkan dalam kehidupan rumah tanggasan Sendiri, jangan saling membenci Jangan saling membelakangi Jangan saling membelakangi itu maksudnya Saling membelakangi faham gak? Membelakangi ini kan dubur <laughs> Dubur ini kan belakang-belakang ini ge. Jadi ora gelem ketemu kan nah, itu Kalau bahasa jawi ini pun Melengos Jadi itu gambarannya Ini muka, ini muka, ini punggung, ini punggung Jadi gini yang satu ngadep ke utara, yang satu menghadap ke selatan. Yang seperti ini mungkin terjadi dalam keluarga? Mungkin Pak Sarjo? Mungkin. Misalkan istri jengkel sama suami atau suami jengkel sama istri. Di atas ranjan suami ngadep utara, istri ngadep selatan. Mungkin? mungkin? Yang satu pegang guling, yang satu pegang tembok. tembok. Pengalaman Pak Sarjo ya. Tapi memungkinkan ya Pak Sarsio ya? Nggak boleh seperti itu Nggak boleh Yang apa namanya istri di kamar sana Suami di belakang Masya Allah setan tepuk tangan seneng dia. Oh gini Nggak boleh Kalau misalkan contoh yang berikutnya Merendahkan atau meremehkan orang lain Mungkin terjadi dalam keluarga Mungkin Mungkin kan sekali Kan gitu Gue -gue tak selamatkan Kamu tuh kehidupannya dulu Apa sih petani kecil kan itu Orang gak, apana gak Kalian tuh tidak dianggap sebagai orang Saya nikahi kamu Naik statusmu Mertabatmu naik Karena menjadi istri seorang lurah gitu. Boleh gak seperti itu Hah? Meremehkan Gak boleh seperti itu Suami meremehkan is istri Sama juga dengan istri meremehkan suh Suami, kan itu. Istrinya bilang, "Mas, Mas, lampu itu mati, mbok ya diperbaiki, kan itu." "Aduh, aku ra iso, "Wah, lanang koyo opo Mas?" Laki-laki seperti apa? Masa sama listrik takut?" Kan itu. "Boleh enggak yang seperti itu?" Enggak. Boleh. boleh. Itu namanya merendahkan, meremehkan, Su." "Suami, enggak boleh." "Meremehkan anak mungkin?" Kembali ke Pak Sajio, meremehkan anak mungkin? Mungkin, boleh atau tidak? Enggak boleh meremehkan anak Meremehkan siapa saja, itu dalam lingkup keluarga kita Nah, maka nah, Jangan sampai kita tanpa sadar menjadi Orang-orang yang memiliki apa Tanda-tanda kejahatan dan keburukan Hanya karena sebab Meremehkan atau menghina Orang lain Walaupun yang kita remehkan itu adalah Orang yang paling dekat dengan kita justru Yang paling dekat dengan kita itulah yang Seharusnya kita hindarkan untuk tidak diremehkan Dengan orang tua kita, pasangan hidup kita Dengan anak-anak kita dan seterusnya wallahu Wallahu'alamusawab Mudah-mudahan hadith yang Telah kita baca tadi bisa menjadi Satu peringatan penting buat kita Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk uh, Mempunyai keluarga yang Harmonis, dinamis, jauh dari Hal-hal buruk yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pasar